Ada tiga lagu ya. yang sekarang juga dilantunin oleh Elsa Safira e. Monata. Matur Suhul Non Renekade. Sama-sama Mas Mal. Selamat malam Benda. Semua lagu spesial buat Benda bercinta bersama dengan Monata. Dan juga buat Bapak Bupati yang sudah hadir. Terima kasih banyak tepuk tangan buat Mona dan juga Wong Benda